Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Wala hawla wala quwwata illa billahi al-alihil azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga kita bisa menyikapi persoalan apapun yang kita hadapi dengan sikap yang disukai Allah Karena hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain Dan masalah terbesar kita bukan pada masalahnya Masalah kita adalah bagaimana sikap terhadap masalah Contoh ujian Ujian itu Tidak ada yang bahaya Yang membuat kita tidak lulus Ujian bukan soalnya Melainkan Salah jawabannya Benar? Apakah ujian Berbahaya? Tidak, karena dengan ujian Ada orang yang lulus Ada orang yang dapat Predikat baik ada juga orang yang tidak lulus, pada ujian sama. Berarti yang jadi masalah bukan soalnya, melainkan jawabannya. Jadi dalam hidup ini tidak perlu takut oleh masalah yang kita hadapi, tapi takutlah salah menyikapi masalah. Jelas? Lima kiat menghadapi persoalan hidup. Bahawa dalam hidup ini pasti ada masalah Kita simak dulu Salah satu Ayat yang Menunjukkan bahawa kita ini Pasti akan dapat ujian Dalam hidup Tolong fokus Ya silakan. A'ubu billahi minash shayiqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah nabilkan kami dari segala rasa takut dan rasa lapar dan kekurangan dana dan صابتهم مصيبة قالوا قالوا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 Kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi Allah sudah menjanjikan Kita ini bakal ditimpa oleh ujian Bishay sedikit Jadi kita mustahil hidup tanpa ujian Dan ujian bukan sesuatu yang berbahaya Karena ujian inilah yang Allah siapkan Ula'ika alaihim Salawatun wa warahmat jadi mereka itulah yang kalau benar menyikapinya mendapatkan limpahan karunia yang besar, limpahan kasih sayang Allah wa ula ikhulul muhtadin dan mereka itulah yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Jadi seperti kunci, kalau cekleknya benar maka yang terbuka tuh kan pintu kulkasnya cekleknya dikit tapi isi kulkasnya Untukmu Yang penting bisa ngebukanya Nah Jadi kita harus tahu bahwa kita pasti ada ujian Kita tidak perlu takut Tidak untuk menantang ujian Tapi ujian sudah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu Resep pertama dalam menghadapi Hidup ini adalah Siap Menghadapi yang cocok Dan siap Menghadapi yang Tidak cocok dengan keinginan Ulangi apa Siap menghadapi yang cocok Siap menghadapi yang Tidak cocok, mengapa Karena hidup ini Mustahil 100% cocok Kalau semua orang Cocok yang terjadi dengan Keinginannya, tidak ada yang menarik Dalam hidup ini, dan Kacau Pasti kacau, coba kalau setiap yang ingin kuliah di ITB, ada sekitar 500 ribu orang misal. Dan terjadi, kacau, benar? Setiap yang ingin jadi presiden, jadi kacau. Bagaimana kalau ada satu wanita ditaksir oleh 10 ribu lelaki dan semua ingin jadi suaminya dan terjadi? Pasti kacau. Kalau semua orang ingin sehat dan terkabul semuanya sehat, kacau. Dokter tidak punya pekerjaan karena semuanya sehat, saling menyuntik satu sama lain. Dokter gigi bisa nyebutin giginya sendiri karena tidak ada pasiennya. Rumah sakit, tutup. Apotek, bangkrut. Farmasi hancur, semua infrastruktur untuk membangun kesehatan nggak laku, harus ada yang sakit. Sakit bukan masalah, yang jadi masalah salah menyikapi sakit dan salah menyikapi sehat. Dan satu hal lagi harus diingat bahwa apa yang baik menurut kita Belum tentu baik menurut Allah Yang jelek menurut kita Belum tentu jelek menurut Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau suatu saat kita ada yang tidak cocok Menurut kita Wah saya ini rugi Padahal boleh jadi disanalah keberuntungan yang Allah siapkan Masih ingat Wa'asa antakrohu syai'aw wahua Khairul lakum Wa asa an tuhibbu syai'aw Wahua syarrul lakum Boleh jadi Engkau tidak menyukai sesuatu Padahal baik menurut Allah bagimu Dan sebaliknya Boleh jadi engkau menyukai sesuatu Padahal buruk menurut Allah bagimu Wallahu yaklamu wa antum La ta'lamun Allah Maha tahu Kalian tidak tahu Makanya jangan So, tugas kita cuma tiga Satu Meluruskan niat Ulangi apa? Meluruskan niat Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Niat saja sudah jadi amal soleh Niat baik saja jadi kebaikan Yang kedua Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah Ridhoi jadi kalau kita ikhtiarnya sempurnakan di jalan yang Allah Ridhoi itu jadi amal niat jadi amal ikhtiar juga jadi amal dan tugas kita yang ketiga adalah pasrahkan kepada Allah dengan tawakal sesudah itu terserah Allah Karena yang maha tahu segala yang terbaik bukan kita Siapa? Allah Kita tahu terbaik menurut kebodohan kita Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita menurut ilmu Allah yang maha luas Mana yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita? Kita atau Allah? Mana yang akan terjadi? Yang kita inginkan, yang Allah inginkan makanya kalau kita punya keinginan boleh harus punya keinginan bagus karena ingin itu pemandu amal asal keinginan kita adalah menginginkan yang disukai Allah ingin kaya bagus belum tentu kaya mau apa saya ingin dititipi rezeki oleh Allah supaya saya bisa banyak amal soleh itu bagus tapi kalau hanya dikaya saja, belum tentu bagus. Ingin pintar boleh? <tuh> bagus tidak? Mau apa? Banyak yang pintar jadi pintar nipu. Banyak yang pintar jadi koruptor. Jadi tidak cukup ingin pintar. Tapi saya ingin pintar ilmu yang manfaat. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim Wa an sa'a an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum Wa an sa'a an tuhibbu lakum Wallahu Ya'lam wa antum la ta'lamun Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu Padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Wallahu ya'lamu wa antum La taklamu. Jadi boleh jadi kita menyukai sesuatu Karena keterbatasan ilmu kita Keterbatasan pemahaman kita Wah ini baik nih untuk saya Nah kalau kita ingin Jangan lupakan dua hal Satu musyawarah Dengan yang paham Yang kedua istiqarah Nah kalau kita suka musyawarah Kita akan dapat input yang lebih lengkap lagi Karena makin banyak input, kita makin bisa memilih sesuatu dengan yang lebih baik. Benar? Dan kenapa kita istiqoroh tidak akan rugi? Karena istiqoroh itu adalah adab. Seorang hamba yang merasa bodoh kepada Allah yang Maha tahu. Wahai Allah yang Maha tahu segalanya. Sekiranya ini baik bagi dunia akhirat saya, mudahkan. Sekiranya ini tidak baik bagi dunia akhirat saya, jangan. Oleh karena itulah, Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya. Karena nafsu itu cenderung membuat kita tergesa-gesa. Betul? Nanti pikiran kita pendek, tergesa-gesa dan setiap tergesa-gesa itu ujungnya adalah penyesalan. Mari kita luruskan niat kita, lalu kita sempurnakan ikhtiar kita dan kita pasrahkan kepada Allah. Tidak penting Dengar Tidak penting yang kita inginkan terjadi Yang terpenting adalah Yang terbaik menurut Allah Yang terjadi Benar? Mana yang penting? Keinginan kita Atau yang terbaik menurut Allah Jawab Bagaimana kalau yang terbaik menurut Allah Tidak cocok dengan keinginan kita Tidak apa-apa Tidak apa-apa Walaupun tidak cocok, walaupun sebaliknya tidak apa-apa. Ada yang misalkan mau nikah dengan seseorang pada waktunya ternyata benar-benar dia menikah tapi dengan teman kita. Batal nikah belum tentu buruk, boleh jadi batal nikah itulah yang terbaik daripada nikah dan teraniaya dan daripada nikah malah jauh dari Allah. Kita melamar kerja, sudah siap, tiba-tiba tidak diterima. Padahal niat sudah, itia sudah, tidak apa-apa. Karena boleh jadi pekerjaan itulah yang membuat kita jauh dari Allah. Yang rezekinya tidak barokah. Oleh karena itu, jangan fokus kepada hasil. Tapi fokuslah kepada satu apa? Niat. Ya Allah, saya lakukan ini karena engkau. Yang kedua, fokuslah agar... Paul, oh, ikhtiarnya di jalan Allah. ya Seperti Siti Hajar. Sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. Dan tiga, pasrahkan, terserah. Nah, lihat. Air jam-jam keluarnya di sofa atau di marwah? Tidak di dua-duanya, benar? Air jam-jam keluarnya di kaki, di bawahnya kaki Nabi Ismail. Jadi tidak harus kita ikhtiar ke sini hasilnya ini tidak harus ya kita ikhtiar ke sana karena bagi kita ikhtiar itu ibadah kita ikhtiar bukan ngatur Allah seakan Allah harus sesuai dengan keinginan kita tidak kita ikhtiar karena Allah nyuruh ikhtiar setuju seperti di sini santri penghafal Quran beda-beda ada yang gigih sekali ibadahnya tinggi tapi hafalnya tidak secepat temannya. Tidak apa-apa. Kan bukan jumlahnya yang terpenting. Keikhlasannya. Kesungguhannya. Ketawakalannya. Boleh jadi dia dilambatkan oleh Allah hafalannya. Supaya tidak ujub. Supaya tidak takabur. Atau mungkin Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak. Ada yang hutang. udah ikhtiar. enggak lunas-lunas. Boleh jadi karena Allah senang doanya. Tahajinya. Dan pada waktunya. Nanti Allah lunasi Dengan lunas yang tidak mengurangi ibadahnya Makanya Siap menghadapi yang cocok Dan siap menghadapi yang Tidak cocok Tugas kita adalah Meluruskan niat Menyempurnakan ihtiya Di jalan yang Allah sukai Dan Allah, Pasrahkan kepada Allah Allah janji Wa mayatawakana Allah Fahuwa Allah mazali ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in Wahai Allah yang maha mendengar Luruskan niat kami dari apapun yang kami lakukan, Ya Allah Jadikan apa yang kami inginkan adalah apapun yang Engkau sukai, Ya Allah Bimbing agar kami bisa menyempurnakan, ikhtiar di jalanmu, Ya Allah Dan buatlah hati kami selalu pasrah padamu Tawakal padamu Puas dengan apapun yang engkau berikan, engkau maha baik, engkau maha adil, engkau tidak pernah mengecewakan, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, rabbana atina milladunkar rahmah, wahai'lana min amrina rasyada, amin ya Allah. Taqbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub'alaina innaka antas tawaburahim, amin ya Allah. Alhamdulillah, sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.